Oh nata, Apa ya Begitu masuk-masuk tadi Kita kan uh, stay dulu di masjid tadi ya Menunaikan ibadah sholat Jumat Begitu masuk setelah keluar dari Jumatan Setelah keluar dari masjid Ya Allah Subhanallah Warga masyarakat pendem ini Iman and Islam and hati nuraninya Betul-betul luar biasa Ya Hidup Irfan Ikatan Remaja pendem Wey para jilow goyang Yuk tiga lagu Sekarang juga oleh Jiang Audi Munata